Assalamualaikum Sudarlun, berita malam medisi hari ini, Kamis 12 September 2019, dibacakan Ardian Shah. 59 ton bawang merah dan 359.852 batang rokok ilegal dimusnahkan. Inspektorat temukan penyelewengan dana desa capai 1,16 miliar rupiah di Pilih.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 Berita malam ini juga bisa Anda dengar di Radio Lauser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Loks Mawai, Radio Amanda 104 FM Takengon, dan Radio Megaphone 105,6 FM Sigli. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Seram BFM. Darulun petugas kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai tipe madya Pabean C Loksmawe memusnahkan 59 ton bawang merah impor ilegal dan rokok ilegal 359.852 batang. Bawang dan rokok dimusnahkan dengan dibakar secara simbolis. Selebihnya ditanam di pesisir pantai tepatnya di kawasan kompleks pelabuhan umum Krunggekeh, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara, Kamis siang. Kepala Kantor Wilayah Beacukai Aceh, Safuadi mengatakan untuk 59 ton bawang ilegal yang dimusnahkan disita dari penangkapan dua kapal di perairan Cambu, Aceh Utara pada 23 Agustus 2019. Dua kapal itu masing-masing KM Cantika yang mengangkut bawang merah 4.232 karung atau 38 ton dan KM Alif yang mengangkut bawang 2.336 karung atau setara 21 ton. Sementara ratusan ribu batang rokok ilegal yang dimusnahkan merupakan hasil tangkapan pada operasi gempur cukai periode 2017-2019 di kawasan Pia Cukai Loks Mawai. Sabu mengatakan terkait barang bukti narkotika jenis sabu 25 kg yang diseludupkan bersamaan dengan bawang belum dimusnahkan karena kasusnya masih dalam proses pengembangan. Dalam kasus ini total tersangka ada 8 orang. Dua di antaranya juga terlibat penyeludupan sabu-sabu dan enam lainnya bawang ilegal. Sudarlun Aparat Pengawasan Internal Pemerintahan atau APIP Kabupat Inspektorat Kabupaten Pidi menemukan kerugian negara Rp1,16 miliar lebih dalam pelaksanaan dana desa. Hal ini diketahui dari hasil audit dana gampung yang dilakukan pengawas terhadap 11 gampung di Kabupaten itu untuk 3 tahun anggaran yakni 2016, 2017, dan 2018. Kepala Inspektorat PD Mustafa Kamal merinci jumlah kerugian negara tertinggi terjadi di Gampung Nehun, Kecamatan Bate mencapai Rp199 juta lebih. Selanjutnya Gampung Aron, Kecamatan Bateh 165 juta, Gampung Barat, Kecamatan Pidi 163 juta, Gampung Pulau Siblah, Kecamatan Tiroh 158,4 juta, dan disusul Gampung Paloh Tengah, Kecamatan Kemala 127,8 juta. Mustafa Kamal menyebut dari 1,16 miliar total kerugian negara yang ditemukan Inspektorat 663,4 juta telah dikembalikan ke Kas Gampung. Gampung yang terakhir menyetor kerugian negara yakni Nehun, Kecamatan Bate yang menyerahkan 138,5 kepada bendahara gampung yang ikut disaksikan pihak inspektorat. Sementara dari 11 gampung yang ditemukan terjadi penyelewengan, 4 gampung diantaranya belum mengembalikan sepeser pun kerugian yang timbul yakni Gampung Sukajaya, Muara 3 Gampung Alu, Kecamatan Pidi, Gampung Tepin Raya, Kecamatan Bate dan Gampung Pulo Siblah, Kecamatan Tiro Jika kerugian keuangan negara tidak dikembalikan dalam batas waktu 60 hari kerja, maka kasus ini ditangani aparat penegak hukum. Sudarlun Polres Gayulus memusnahkan barang bukti ganja 1 ton Rabu kemarin. Barang haram ini dimusnahkan dengan dibakar dan berlangsung di halaman Mapolres Gayulus. Kasat Narkoba Polres Gayulus Iptu Samsuir SE SA, mengatakan 1 ton ganja yang dimusnahkan merupakan hasil tangkapan personel Polres Gayuluwes sejak Januari 2019. Total keseluruhan barang yang dimusnahkan seberat 1.092 kg ditambah 500 batang pohon ganja. Penangkapan ini dilakukan di beberapa lokasi di Gayuluwes dan paling banyak saat petugas membekuk tersangka S. Bin Alimudin CS. Total 360 kg ganja yang disita dari penangkapan tersebut. Kemudian penemuan ganja 162 kg namun tersangka berinisial R berhasil menarikan diri dan kini DPO. Kemudian pengungkapan 200 kg ganja di desa Pungke, Kecamatan Putri Betung, dan 250 kg ganja di desa Agusen, Kecamatan Blankejeren. -ke Sementara 500 batang ganja disita saat operasi pemusnahan ladang di pegunungan desa Pasir Putih, Kecamatan Pinding. Petugas juga berhasil menangkap satu tersangka yakni Habi alias Cak. Sudahlun aksi pencurian roda mobil marak terjadi di Kabupaten Pidi. Sepanjang Juli hingga Agustus 2019, sedikitnya tiga korban telah melapor ke Polres Pidi. Maling menggondol ban mobil mereka saat terparkir di garasi rumah. Kasat reskrim Polres Pidi Ibtu Eko Randy Oktama mengatakan kasus pertama dilaporkan 26 Juli oleh Amiruddin 47 tahun, warga Gampung Sago, Tering Gading, Ia kehilangan tiga roda mobil Toyota Avanza saat parkir di garasi rumah. Pada Agustus 2019, motif pencurian serupa kembali terjadi di dua lokasi berbeda. Kali ini empat pelak sekaligus ban mobil milik Mukhtar, 55 tahun, PNS asal Gampung Jempa, Gelumpang 3 Pidi, disikat maling. Harga keempat pelak dan ban ditaksir Rp 8 juta. Rupiah. Selang tiga hari pencurian membobol pintu bengkel ban di Menasah Pupu, Kecamatan Ulim Jaya Sedikitnya 12 pelak dan ban mobil dari beberapa merek serta perkakas bengkel di bawah kabur pelaku dan ditaksir mencapai 20 juta rupiah. Ibtu Eko mengaku banyak kasus lain, namun ada korban pencurian tidak membuat laporan kepada pihak polisi. Sejauh ini belum terungkap pelakunya karena kasus pencurian pelak dan ban tersebut masih dalam penyelidikan polisi. Anda sedang mendengarkan berita utama Seram BFM. Sudahlun sedikitnya 3.000 pelanggan pasca bayar PLN Rayon Sinabang Simeluhu menunggak pembayaran tagihan. PLN sedang melakukan langkah-langkah persuasif sebelum mengambil tindakan pemutusan bagi pelanggan yang membandel. Manajer unit layanan pelanggan PLN Rayon Sinabang Muhammad Ilham mengatakan total PLN memiliki 23.000 pelanggan di kabupaten itu. Sebanyak 13.000 di antaranya adalah pelanggan pasca bayar. Dari jumlah ini 3.000 yang menunggak tagihan rekening. Pelanggan yang menunggak termasuk pelanggan rumah tangga, kantor desa, dan kantor pemerintah. Adapun lama tunggakan mulai dari 2 sampai 3 bulan. Untuk mengatasi hal ini pihak PLN Sinabang telah menyurati pelanggan yang menunggak. Mereka diminta untuk segera melunaskan tagihan Namun jika pelanggan yang telah disurati dan masih belum membayar tunggakan Maka pihak PLN akan turun ke lapangan Menyegel meteran dan memutuskan aliran listrik Darlun Presiden Joko Dodo melepas jenazah Presiden ketiga RI Baharudin Yusuf Habibi tempat peristahatan terakhir Selaku inspektur upacara di pemakaman Jokowi Mengucapkan selamat jalan kepada almarhum Prosesi pemakaman B.J. Habibie dilakukan secara militer dengan dipimpin langsung Presiden R.I. Jokowi Dodo. Jenazah B.J. Habibie dikebumikan oleh kedua putranya Ilham dan Tarik Habibie. Ia dimakamkan di samping makam istri Hasri Ainun Habibie di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Pada kesempatan itu Jokowi mengajak seluruh rakyat Indonesia mengucapkan terima kasih dan memberi penghormatan yang tinggi atas Dharma Bakti Almarhum. Jokowi juga mengajak untuk mendoakan almarhum semoga diterima dan diberikan tempat terbaik di sisi Allah dan Husnul Khatimah. Selanjutnya kepada keluarga Jokowi berharap semoga Tuhan memberikan ketabahan dan menerima kepergian almarhum Habibi dengan ikhlas dan tawakal. Habibi meninggal dunia Rabu kemarin di RSPAD Gatot Subroto karena sudah berusia tua sehingga sejumlah organ dalam tubuhnya mengalami degenerasi. Salah satunya adalah jantung.